Enaknya bahasa Arab bahasa Indonesia Hah? Adik-adik Yang bisa bahasa Arab Ada yang gak bisa bahasa Arab Supaya semua paham Gak apa-apa bahasa Indonesia aja Tapi Menuntut ilmu itu adalah Amalan yang mulia sekali Orang yang menuntut ilmu Pasti dan pasti Allah akan muliakan dia Hantu ya adik-adik sekalian Jangan menganggap Kalian menuntut ilmu agama Seakan-akan masa depan kalian suram Saya soalnya pernah merasakan sendiri Waktu pesantren Terkadang syaiton datang kepada kita Waduh Kalau menuntut ilmu agama Terus tidak paham teknologi Tidak paham ilmu dunia Nanti bagaimana? Itu sering terkadang menghinggapi Para penuntut ilmu Terutama adik-adik Akhirnya pikiran seperti itu Terkadang seringkali menyebabkan kita Malas menuntut ilmu Futur menuntut ilmu Kita katakan Ketahuilah bahwa orang yang menuntut ilmu agama pasti mulia hidupnya. Sekarang saya bertanya, mana yang lebih utama ilmu dunia apa ilmu agama? Ilmu dunia atau ilmu agama? Ilmu agama. Sebabnya apa? Siapa namanya? Hah? Muzakir. Sebabnya apa? Muzakkar apa Muzakir? Muzakir muzakki ah Muzaki. apa yang menyebabkan ilmu agama lebih utama daripada ilmu dunia ilmu akhirat itu buat buat dan pegangan akhirat ilmu akhirat buat pegangan di akhirat terus buat di dunia dunianya sedikit aja ya banyak Ya akhi Menuntut ilmu agama berarti menuntut tentang Allah Ya tidak Tentang Allah Namanya, sifatnya Tentang perbuatannya Hukumnya, syariatnya Sedangkan menuntut ilmu dunia Berarti menuntut tentang ciptaan Allah Ya tidak Ilmu biologi tentang apa? Tubuh tentang ini Ilmu fisika tentang apa? Tentang ciptaan Allah Sekarang lebih mulia mana? Allah atau makhluknya? Allah Berarti ilmu yang mempelajari tentang Allah Jauh lebih tinggi Lebih agung Daripada ilmu tentang ciptaan Allah Makanya kalian harus bangga dong kalau kalian punya teman sekolah di Washington, satu lagi sekolah di New York, satu lagi sekolah di mana? Australia, di Perth, satu lagi di London. Kalian belajar di Pesantren, jangan merasa rendah diri. Katakan kepada mereka. Kalian mempelajari ilmu-ilmu Tentang ciptaan Allah Sedangkan aku mempelajari ilmu tentang Allah Menciptanya Aku lebih mulia Ilmu yang aku pelajari lebih mulia Daripada ilmu kalian Ya tidak? Iya dong Iya Sekarang Setelah kita mengetahui Tentang Pentingnya menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu ilmu agama itu sesuatu yang luar biasa. Karena tanda seorang abba diinginkan kebaikan oleh Allah itu menuntut ilmu agama. Asalasal sabda man yudil lahubi khairan ifaki fittin. Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya Allah akan fakihkan ia di apa? Dalam agama apa dunia? Agama. Agama Makanya Ya Afi ya, Pasti orang yang menuntut ilmu Allah itu Mulia dan mulia Mulia dia Ya Afi Sekarang saya mau tanya sama Anto Yang menuntut ilmu aja, Bukan Ustadznya Kalian tujuan nuntut ilmu Tujuannya apa? Ini siapa namanya? Siapa namanya? Alif. Alif, Ba, Ta. Apa tujuan kamu nuntut ilmu agama di sini? Hah? Bekal di akhirat. Betul? Betul, masyaallah. Kalau ada yang menjawab tujuan saya jadi ustad bahaya. Jawabannya sangat betul sekali. Saya menuntut ilmu itu tujuannya untuk bekal akhirat. Saya menuntut ilmu itu bukan tujuannya jadi ustaz. Karena ustaz itu bukan tujuan. Iya, buktinya ustaz jadi ustaz. Ya kalau kita kita semua yang menuntut ilmu agama punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu agama. Akhirnya orang manggil kita ustaz. Mau tidak mau, walaupun sebetulnya nggak disebut ustad pun nggak masalah kan gitu tapi ini kewajiban gimana lagi Allah sudah amanahkan kepada kita ilmu agama kewajiban kita apa menyampaikan kepada umat makanya ya kita dalam menuntut ilmu agama itu penting sekali yang namanya ikhlas ikhlas ya ingat ya mencari ilmu agama kalau niatnya karena dunia, pertama tidak dapat pahala, yang kedua pasti dapat siksa. Kebijaksanaan Rasulullah SAW. Manto labalin, Membayukta kofihi wa jullah, la yatluhu illa li arazi mina dunya lam yajid orfal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, yang seharusnya dia tuntut karena Allah, tapi ia tuntut karena dunia maka ia tidak akan mencium bau bau surga. Makanya adik-adik yang kalian menuntut ilmu jangan sampai karena terpaksa sama orang tua. Disuruh mama, disuruh bapak, jangan. Kalian adalah penerus para ustaz yang sekarang sudah tua. Ustaz-ustaz yang sudah tua kemudian meninggal, siapa yang akan menggantikan kalau bukan kalian? Kita butuh generasi seperti kalian yang insyaallah meneruskan perjuangan dakwah. Ya. Yeah. Meneruskan perjuangan sunnah ini untuk kaum muslimin di Indonesia. Makanya masyaallah keberadaan kalian menuntut ilmu agama, menuntut sunnah Rasul luar biasa. Luar biasa. Maka dari itu ya akal Islam maazannya Allah wa iyyakum tanamkan jiwa ikhlas dalam hati hati kita. Ingatlah bahwasanya ilmu yang kita tuntut bukan untuk dunia tapi semuanya untuk kebaikan kehidupan akhirat akhirat kita. Akhwat Islam, adik-adikku dan saudara-saudaraku sekalian. Yang kedua, setelah keikhlasan bagi seorang penuntut ilmu ya. Apa itu jiddah wa jitihad? Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Kita ini harus sungguh-sungguh. Ya. Dulu saja imam para ulama yang pinter-pinter, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, Imam Bukhari hafal tujuh ribu hadis. Ternyata mereka kesungguhannya luar biasa dalam menuntut ilmu. Itu yang cerdas. Gimana kita yang nggak cerdas? Kita ini terkadang ngapalin. Al-Quran pulak balik susah sama kalian Sudah gitu males Sudah gitu tidak ada kesungguhan yeah. Sementara kalian wahai para penuntut ilmu Kalau kalian tidak membekali ilmu kalian Dan tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu Di luar nanti setelah kalian terjun ke masyarakat Kalian akan diminta ceramah Iya yeah. Apalagi sudah ketahuan, wah, rosan Imam Bukhari. Siapa sih yang tidak kenal Imam Bukhari? Ia, ya. kalian diminta ceramah. Ternyata apa? Ketika ceramah, ya, nggak apa-apa apa. Tidak ada yang bisa disampaikan Tentunya ya, afi, makanya setiap kalian, wahai murid-murid, sungguh-sungguhlah dalam, iya, menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, Allah ya keuntungannya nanti kalian akan merasakan setelah nanti besar Sebab kalau kalian tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Nanti kelak menyesal setelah nanti setelah besar Semenjak mumpung-mumpung kalian nih apalannya lagi enak-enaknya MasyaAllah. Upayakan apalin Quran, apalin hadis Tapi nanti kalau kalian sudah nikah, sudah besar, pikiran bercabang Abang nyari duit buat ini itu Akhirnya buat ngapalin susah Makanya sekarang ini Justru umur-umur kalian ini Masya Allah Yang mudah sekali untuk menghafal Maka gunakan kesempatan kalian Untuk menghafal apa? Menghafal Al-Quran Menghafal hadis-hadis Nabi SAW Menghafal matan-matan yang banyak Nanti kalau sudah banyak hafalannya Alhamdulillah ya Kita bersyukur kepada Allah Kita bisa menyampaikan kepada umat Kepada manusia dengan ujah yang kuat, iya, yeah. jangan kayak dai-dai selebritis ya, yang di mana TV di TV-TV itu, bisanya cuma bikin orang ketawa, ketewi, dicari tanya dalil nggak paham. Kalian harus menjadi dai-dai yang betul-betul kokoh keilmuannya, bahwa dalil Al-Qurannya, hadisnya, perkataan para ulamanya, sehingga mengajarkan manusia tentang ilmu. Bukan mengajarkan manusia tentang kebodohan nah, Itulah adik-adik sekalian ya. Kemudian yang ketiga Adik-adik sekalian yang harus kalian Ketahui yaitu perlunya kesabaran Dalam menuntut ilmu Sabar Kalau kita gak sabar Gak bakal bisa Kalau ke adik-adik Misalnya ya Dihadapkan pada pelajaran yang sulit Kemudian gara-gara itu Adik-adik tidak sabar Langsung putus asa Kalian tidak akan berhasil untuk ilmu. Justru ketika misalnya ada pelajaran yang sulit Itulah tantangan kalian Bagaimana saya bisa Berusaha untuk memahami pelajaran yang sulit ini Jangan malu-malu nanya sama ustadnya Nanya sama temannya yang paham. Yeah. Supaya apa? Paham. Setelah itu kita bisa, ya yeah, memahami apa pelajaran tersebut dengan baik. Yang ketiga, yang keempat, ya yeah, adik-adik sekalian. Yang penting kalian pahami adalah bahwa ilmu itu harus diamalkan. Ingat, ilmu itu arti apa? Diamalkan. Coba, ya. Yeah. Bangun tidur kita sudah mempelajari doanya. Diamalin enggak tuh doanya? Ketika pakaian apa doa pakai pakaian? Hah? Siapa yang tahu doa pakai pakaian? Habis pakai baju berdoa. Ada yang tahu? Tadi salah doa mau makan apa? Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau habis makan apa? Ani, nah, diarik iknin kita nih kecil nih. Jangan lagi tidur. Ngantuk ya? Capek ya? Kalau doa habis makan apa, Dek? Siapa namanya? Siapa namanya ini? Apa? Siapa namanya? Ha? Afi. Afi kalau habis makan baca doa apa, Fi? Siapa yang tahu? Itu yang pakai peci hitam. Yang pakai peci hitam banyak ya. Yang pakai kacamata, biasanya kalau pakai kacamata kan ya pintar. Hah? Doa habis makan apa? Santbar Allah, Masha Allah. Ya, Alhamdulillah yang Azam ini hada Tuhan warazakonihi min kerihaulim minni walakuwa. Kata Rasulullah Siapa yang mengucapkan ini selamakan bufirullahumatafat damin dan bin akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masha Allah. Yeah. Nah, kalau ilmu tidak diamalkan kata para ulama, itu akan cepat hilang ilmu itu. Iya. Yeah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Hatafal ilmu bil amal." Ilmu akan menelpon amal. Kalau diangkat maka itu akan semakin bersambung. Kalau tidak diangkat maka ia akan pergi kata Ali bin Abi Thalib. Makanya penting ilmu itu diamalkan. Iya. Yeah. Bahasa Arab Bahasa Arab itu butuh praktek. Kalian jangan malu salah. Terkadang diantara kita kan suka malu salah, eh. Ya. Jangan malu. Uda waswas waswas saja deh yang penting ya bagaimana saya bisa bahasa apa bahasa Arab. Saya dulu di pesantren Al Irsyad Salatiga di sana. Saya lulus SMP dalam keadaan tidak paham bahasa Arab. Setengah tahun baru masuk pesantren sudah langsung ditunjuk sebagai seksi bahasa Arab. Akhirnya saya terpacu untuk belajar bahasa Arab terus alhamdulillah. Dalam waktu setahun saya bisa bicara bahasa Arab. Maka coba kita pun juga berusaha ya. Kalau tidak dipacu susah ya. Bahasa Arab masyaallah. Kalau teman kalau kita lihat ya, banyak tuh kaum muslimin bisa bahasa Inggris. Oh, jago bahasa Inggris. Percuma belajar bahasa Inggris Paling buat kerja doang Tapi kalian bisa bahasa Arab Manfaatnya luar biasa Kalian bisa memahami Al-Quran Kalian bisa memahami hadis Kalian bisa membaca kitab-kitab -kita para Para ulama Wah manfaatnya besar Coba tanyain pak, ya Yang bisa bahasa Inggris Manfaatnya buat apa sih setelah itu Setelah bisa bahasa Inggris buat apa Ya buat ngomong sama orang barat Ada manfaatnya ada Tapi tidak terlalu banyak Tidak sebanyak bahasa Arab Bahasa Arab itu Masya Allah Makanya orang yang diajarkan oleh Allah Bahasa Arab nikmat sekali Ketika kita mendengarkan imam Bacaannya merdu Udah gitu paham Masya Allah Terasa di hati sekali ya. Tidak kalau misalnya Tidak faham artinya apaan Ya. Yeah. Kemudian Imam nangis, kita ikut nangis. Pasti tanya kenapa nangis? Imamnya nangis. Enggak paham. Intinya apa nangisnya gara-gara apa? Ya, yeah. terbawa. Tapi kalau kita paham artinya, Imamnya nangis, kita ikut nangis. Nangisnya juga betul-betul karena pemahaman kita terhadap al quran Karim. Makanya nikmat ini. Rugi yang enggak bisa bahasa Arab. Iya. Yeah hari ini nggak bisa bahasa Arab, ya ketinggalan zaman kata orang. Ya. Makanya masyaAllah alhamdulillah ya adik-adik harus bisa. Bagaimana saya lulus di sini? Saya punya target. Target saya lulus Imam Bukhari, saya harus hafal Quran misalnya 15 juz. MasyaAllah. Kalau kita nuntut ilmu ada target, insyaAllah semangat. Makanya kita harus punya target. Saya lulus Imam Bukhari, target saya hafal Riyadhus Shalihin. Masyaallah. Kalau bisa. Kalau bisa kenapa enggak bisa? Ya, harus bisa. Saya target saya lulus Imam Bukhari, sudah lancar bahasa Arab, sudah hafal Quran dan yang lainnya. Ini orang yang punya cita-cita tinggi. Ini orang ya seorang apa namanya? Penuntut ilmu yang hakiki Kenapa dia punya target Yang sangat tinggi sekali Dia punya cita-cita yang mulia sekali Beda ya Kalau penuntut ilmu Tidak punya target Itu tandanya memang malas, Tidak menunjukkan Cita-cita yang tinggi Dek Nanti kamu kalau lulus mau gak... Targetnya apa Ini bagi camatan nih. Nah apa target kamu kalau kamu lalu ini? Targetnya apa kira-kira? Hafidh Quran? Bagus, Masya Allah Saya target mau Hafidh Quran Saya target, saya harus menghafal matan hadis Nah sekarang realisasinya gimana dong? Harus ada kesungguhan yeah. Makanya nuntut ilmu itu harus ada target pok bisnis aja cari duit, harus ada target kok. Masa kita cari ilmu enggak ada target? Harus ada targetnya. Supaya kita bisa apa? Lu syukur-syukur lebih dari target yang kita inginkan kan, masyaallah, alhamdulillah. Ya. Nah ini Adik-adik sekalian ya. Jadi kita bersungguh-sungguhlah terus dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah mengharapkan pahala dari Allah dan untuk kebaikan insyaallah di ya dunia dan agama kita orang yang menuntut ilmu agama pasti dimuliakan oleh Allah hidupnya orang yang mengamalkan ilmunya mempelajari ilmu hidupnya mulia tanyakan tanya kepada saya apa cari satu saja orang yang dia betul-betul mengamalkan ilmu tapi hidupnya tidak mulia tidak ada semua mereka yang mengamalkan ilmu hidupnya mulia Dimuliakan oleh Allah Kalau Allah memuliakan seorang hamba Allah jadikan manusia pun memuliakan dia Maka jangan takut Pada kali ini saja yang mudah-mudahan yang saya sampaikan Bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini bisa memicu Kita semua, kalian, saya juga Sama saja, kita semua sedang menuntut ilmu Allah Subhanahu. Subhanahu wa taala ini sahaja yang disampaikan. Subhanallah bihamdi. Asyhadu alla ilaha illa anta asyabroqatu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.